Selamat siang Halo Iya silahkan Bapak Selamat siang Iya silahkan、ah, komentar iya aja Cuma Mau sedikit komentar aja gitu Mengenai pajak gitu ya Pak Betul Pak、ah, Yang Aturannya Peraturannya jadi abu-abu gitu Iya betul Pak、hmm, Itu memang betul Mengabungkan abu-abu Kayaknya yang membuat peraturan juga Kadang-kadang sendiri kecepat sendiri Malah saya reyak jadi bikin peraturan asal-asal aja atau ya mungkin sengaja dipersulit jadi, sehingga ya wajib pajak jadi kebingungan ya yang, yang mendapat keuntungan tuh ya konsultannya uh, jadi uh, apa yang pegawai pajak disitu ya seperti kayus gitu ya ya memang kelihatan di muka seperti membantu ya tapi ya memang Jadinya kita seperti dimainkan gitu Ya supaya、Baik. keluar dana lebih banyak gitu ya i Ya kami bisa melangkap komentar Anda Pak i t a bukan cuma bayar pajak aja Jadi m e s i i bayar di luar pajak itu kita m e s i i bayar fee juga Baik, ya Selanjutnya sudah bersama kami Bapak Adi silahkan Ya Memang agak sulit ya untuk Untuk、uh, Apa namanya menghindari masalah dengan、uh, pajak kira-kira g i m、uh, a n i Apa namanya perusahaan kadang-kadang ada、uh, ada kalanya perusahaan tertentu terutama yang perusahaan pak yang membutuhkan tax clearance kalau dia melakukan korek-korek action gitu ya. Nah itu kita dilakukan pemeriksaan k a l a u dilakukan pemeriksaan p a s i ada ada perbedaan persepsi yang kadang-kadang Bisa saja itu di, di, diciptakan oleh aparat pajak, itu bahwa kita kurang bayar sekian,、nah、kurang bayar itu sengaja kadang-kadang dibikin banyak gitu ya, besar sehingga ada negosiasi. Akhirnya di, itu、uh, kelebihan yang, yang kita harusnya bayar k i t a dipotong, buat、nah, kepotongannya itu d i n e r u s n y a kita terserah apa. Kemudian di contoh kecil PBB sekarang ini banyak. Tapi, s e b e t u l n y ingat, k sekian besar g itu tanpa alasan yang jelas, terutama untuk, untuk perusahaan ya, kalau pribadi sih, biasanya nggak. Nah, maksudnya, juta per meter gitu, atau 100 ribu per meter sehingga terjadi kenaikan 50%. Nah, umumnya kita negosiasi u d a h tolong diturunin tuh, nah, jadi itu terjadi lah negosiasi.、Ya. Jadi, tidak ada, sengaja diciptakan, move itu diciptakan besar sehingga bagi pajak yang mana datang nggak. Kira-kira、okay. gitu Baik, kami mengerti komentar Anda Pak Selanjutnya Bapak Amir, selamat siang Iya, ini kan peninggalan orde baru ya Memang、uh, kita udah tau h lah Dari zamannya、uh, Fad Bawazir itu kan memang kacau semua itu、uh, Dan dari detik itu kan Belum ada perombakan sama sekali d i j e n pajak itu menguasai Tiga wilayah yudikatif Legislatif itu semua dia pegang Jadi memang sangat-sangat mungkin sekali Pelanggaran yang disengaja itu Bahkan dilindungi gitu, m a n g a s i h Halo, s e l a m a t s i a n g halo, s e l a m a t s i a n g b a p a k s h l a l halo, h a n o h a b e n a l o halo, h a l i halo, halo, a l a l o h a l i halo, halo, halo, halo, halo, a l o l o halo, halo, h a l a l o halo, halo, h a l a l o h a n g halo, halo, a l a l o h a l a l o a l o halo, halo, halo, halo, halo, h a n g halo, halo, halo, halo, halo, a n o a l o halo, halo, h a l a n t u d e p a r t e m e n k e u a n g a n d i a l h a n o h a l e n a l o halo, halo, halo, halo, h a l a l a l a l a l o a l o halo, h a l a l a l o a n o halo, h a l a l o halo, halo, h a l a l a l o halo, h a l a l a l o a l o halo, h a n o halo, h a l a l o halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, a l a l 日本の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国ののののの パジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクでのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクルのパジャクル Uh, ini fenomenanya sebetulnya Kalau menurut saya sih、uh, fenomena gunung es ya、hmm. nah, Tapi yang kebongkar ini Kebetulan ya dibilang terkangkap Ya kita n gak g tau h apakah segitu besar、sebetulnya, Dibilang lakteria juga n gak g tau h Apakah segitu kecil gitu kan Tapi kalau di, dari topiknya Sebetulnya begini、uh, Saya hidup pernah hidup di, di luar Indonesia beberapa lama Dan saya yakin disana mungkin juga adalah Dibilang mungkin sifting Masalah pajak tapi disana itu Kalau yang c h a t i n g masalah pajak itu mereka sudah benar-benar tahu gitu Artinya apa yang boleh dan apa yang tidak Nah, rulenya itu juga sudah jelas Betul yang dibilang di topiknya di sini Rulenya itu juga nggak jelas Contohnya mungkin beberapa waktu lalu Saya juga sempat dengarkan di PAPESM t juga Misalnya di tahun pajak yang sebelumnya Kebetulan perusahaan itu、e, income-nya cukup besar gitu kan, Otomatis di tahun yang setelahnya berikutnya Perhitungan pajaknya didasari atas Uh, perhitungan pajaknya tahun sebelumnya Sementara kalau terus tiba-tiba Mungkin income-nya turun Nah itulah Akhirnya kan repot kita kan Mau restitusi Dibilangnya kita cheating Sementara kenyataannya seperti itu Nah itu juga terjadi juga Pada beberapa perusahaan Yang kebetulan saya kenal juga Mereka mau cheating Mereka malah dibilang Wah ini pasti ada ada eh Mau, mau restitusi Mereka dibilang Wah ini pasti ada cheating、nih. Kenapa kalau income-nya kemarin Misalnya 20 miliar Sekarang tinggal 10 miliar Loh, Kenyataannya memang seperti itu gitu kan? Artinya Uh, perusahaan juga、uh, jangan jadi antara t u g a s pajak dengan perusahaan atau dengan ya kita bilanglah perusahaan lah siapapun lah gitu kan itu nggak usah punya uh, apa uh, apa i t i l a h n y a ya pikiran pikiran yang ya positif tinggi lah gitu kan. Baik. Halo, selamat siang Pak Alex. Halo, selamat、iya. siang Pak. Pak Alex, silakan h dengan komentarnya. Pak, kalau、uh, untuk masalah d a y u s kalau mau dihilangkan. パパジャカンディフィナー a ナジェパー。やり、ピダー Kata-kata abu-abu itu di dalam semua istilah di, di politik di peraturan, di undang-undang, semuanya. Pegawai abu-abu ini men, apa ya, mem, menciptakan satu peluang untuk nolong. y Ini abu-abunya, ini, ini politisinya, ini yang menciptakan peraturan seperti begini, t u b a i apa namanya, birokratnya, ini yang menciptakan seperti ini abu-abu. Dan juga saya lihat di sini, kalau di sini anehnya itu tahajab itu merupakan keharusan. n Kalau di luar negeri ini, pajak ini mereka dengan sukarela ya membayar Karena mereka merasakan apa manfaatnya membayar pajak ya Dari sekolah pabrik yang gratis ya, pabrik sekolah gratis Seperti kayak di Australia, selama n i di Australia p u b l i publik hospital gratis, infrastruktur jalan semuanya nomor satu semua Di sini kemana uangnya? Diambil s i di Gayus dan kawan-kawan semua itu aja makasih ya baik terima kasih Pak Gilbert Pak Putra selamat siang iya、yes, iya iya baik silakan Pak Putra ya kok menurut saya ini pajak nih、uh, <coughs> kayak zaman penjajahan aja mestinya pajak itu nggak ada lagi jadi rakyat itu nggak perlu b a y a r pajak jadi ya、uh, meringankan negara ini ya menjamin warganya sebagai warga negara kan dijamin jadi nggak keluar dari pajak lagi kan dulu kan pernah ada itu mes パジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャ パパチッと itu juga nggak ada main-main lagi lah itu jadi yang misalnya k i k a misalnya di ada ada problem ya tidak bisa diburuin, diterangi tidak ada pemutihan lagi tuh semuanya ya udah mulai dari latihan di harus itu semuanya dibenahi dulu nah setelah itu baru kita adakan pemutihan untuk dirinya Dengan peraturan yang bagus, yang a k t i f yang yang benar-benar itu、uh, betul untuk tidak ada untuk suatu peluang gitu di sana. Nah di sini saya lihat peluangnya hanya gimana negosiator.、Yeah. Jadi saya harap juga dari dijen pajak boleh menjadi pertimbangan untuk ada suatu pembuktian semua、okay. yang あっ。 di dalam e k s o r untuk begitu di usaha juga akan s e m a n g a n y macam-macam, terus yang ada nanti kan kondisinya uang beredar r e s m i jadi banyak untuk pembangunan dan dampak dari situ, kan, nah, itu, itu kan s e l u r u kehidupan terbangun ya ekonominya dan lain-lain, jadi, jadi pentingnya perpajakan itu lebih baik. ke depan dengan petugas-petugas yang、uh, punya integritas tinggi dan ya iya、uh, tanaman bersih. Itu kasih. Ya, terima kasih. Iya terima kasih Andi. Bapak、ya. Andi silahkan. Terima kasih.、Uh, menurut saya kalau sekarang kan pembayaran pajak kita isi sendiri nilainya kita hitung sendiri.、Mm -hmm. uh, sedangkan petugas pajak n i saja di konsultan. dari peraturannya ya kenapa tidak dijadikan petugas pajak yang menghitungkan untuk kita langsung sehingga kong kali kong untuk、uh, memperkecil nilainya bisa dihilangkan、okay. begitu saja terima kasih ya terima kasih Pak Anto ya selamat sore s a y a usul ke pemerintah itu kalau ada yang berani buka、uh, kasus pajak atau yang menyembunyikan dana seperti itu itu dapat、uh, reward gitu berapa persen dari nilai pajak yang diselamatkan itu, karena apa? karena ini gak akan pernah selesai nih karena sampai kapanpun negosiasi seperti ini akan terus berlanjut, terima kasih p a Lukman silahkan p a Lukman terima kasih sebetulnya solusi yang baik adalah pemerintah juga sudah lebih lebih t a r k daripada k i s a h k i s a クレアタネヤ、マコンラインダーズマオウダデリア、ナゴ、カプトシャンオウンディナカネンタガシ。トゥー、タダラン、カロー、カロー、タダラン、サモンエンマン、ナジャムキン、ヤモンキン、ヤモンディ、パーヤビサムナプトカヤン、パーク、ジ g ンバサ、ヤミコリアン dalam hal ini ya, sekali lagi ya, tergantung dari pemerintah n y a pemerintah pasti sudah ada solusi dan, dan segala segala galanya sudah tertata dan, dan bisa dibuatkan aturan yang baik, mantap terima kasih oke、okay. Pak Ari, halo silahkan Pak Ari、ya. ibu、uh, saya cuma mau memberi masukan Bu、ya. bahwa kita orang awam mau bayar pajak itu dipersulit Bu jadi mohon、eh, berokrasinya dipersempit supaya m a a f a r g a masyarakat Indonesia itu mudah membayar pajak gitu loh Bu jangan dipersulit, itu aja Bu,、okay. terima kasih, terima kasih.